Hidup Bebe Bebe Community Langsung saja artis yang satu ini yang anda tunggu-tunggu yang anda nanti-nanti Artis muda bertalenta, artis muda banyak sekali penggemarnya Ratu Manise Indonesia co Mana jilo Indonesia Bareng bersama Ramayana ada PPPP Community. Juga ada Ude Twi Lestari. Kasih dulu tepuk tangannya untuk Jihan Audi U.A. Jom, mm, mm, mm, Matters of Bandung PPB